Jumpa lagi bareng gue Ica Masih di channel DJ Ica Lagu DJ Remik ini spesial buat kamu semua Dari kulitnya Evita Mala yang berjudul Aku Rindu Padamu dijamin bikin goyang loh Duwung terus channel DJ Ica dengan cara Like video ini lalu share sebanyak-banyaknya ya Subscribe DJ Ica untuk dapat lagu remix terbaru Selamat mendengarkan pun ada bayaran mu this is alibranis bayuti ilca and now